Pak Bilih selamat pagi s i l a k a n Pak Ya itu sangat sulit dan inilah Saya kira n gak g gitu penting ya Artinya itu kan Kita m e l i h a t ke belakang lagi d i a bisa aja bilang t e r e n g k o n g n y a Punya engkong-engkong punya engkong, Punya emas 200 kilo dulu Kan bisa Jadi n gak g bisa gitu loh Mendingan kita look forward lah Look forward ke depan Apa yang bisa dicegah di depan gitu loh Jadi yang ke belakang-belakang itu tuh Kayaknya tuh percuma Karena bisa aja Kayak kemarin orang saat e t polusi Orang bisa masukin aset dia lima belas tahun lalu dia punya satu juta dolar, nah itu kan masuk ke sunset, jadi saya kira percuma lah. Yang penting ke depan gimana caranya dia itu dapat duit atau apa yang diperhatikan korupsi benar-benar tuh dihukum d a n kayak sekarang tuh gayus masih santai-santai aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Billy, Pak Gilbert. Selamat pagi. Ya pagi. Silakan. Kalau pendapat saya berbeda dari p e n d k u a t yang tadi ya. r a s a n i pembuktian terbalik ini sangat penting ya. ピザディサカネウダウダネ。カネリポンギャンタバリキニサンアンサンアンサンアンティンスカリカナタニアントニアスプリヤンカソシャ a パシフィニアンアパニアンタ n タ a サンミリアンスウマウマメワレディアンタブキンディパンアディランキンピザマムキキキャンパパイトスモワワワンワンエドウワンワ Nah, di sini mestinya harusnya sudah diterapkan nih Dari staf dari si Pak Asim a s i v i ini Yang orang pajak ini Harus disisa uang tersebut itu Karena kan terbuktikan tidak bisa dia itu membuktikan bahwa itu hata-hata r -hata r dia Iya kan、uh, Tapi saya sih pesimis ya, sebagai rakyat pesimis Bisa d i s a h k a n ya, undang-undang ini ya Ya, terima kasih Terima kasih Pak Gilbert Pak Osman s a m pagi s i l a k a n Bapak, selamat pagi Selamat、uh, pagi なら、この人たちがいるのです。この人たちがいるのです。この人たちがいるのです。この人たちがいるのです。この人たちがいるのです。この人たちがいるのです。 もし、私たちのことを知らないと言う r e れが悪いと言うと、それが悪いと言うと、それが悪いと言うと、それが悪いと言うと、それが悪いと言うと、それが悪いと言うと、それが悪いと言うと、それが悪いと言うと、それが悪いと言うと、 パナカロス、イミビサジャーラン、ペジャーラン、パナカシー。パオ a マン、a ジョニー、スローパギー。パナカシャーラン。パパラス、パガワネギー、イトセティアパウナー、スモ a ポーカン、a ッパカカヤニャ。パンマラ t アトクパナ、パニカラン、ハッパカカヤニャ。 Dari basic dulu nih, kenapa? Karena nanti setelah dia jadi pejabat negara, itu bisa diukur berapa maksimal h a r t a kekayaan yang mereka bisa dapatkan, gitu loh. Ditambah dengan pengeluaran, gitu loh. Nah, kalau hanya pejabat-pejabat yang di atas saja, dia kan dari bawah udah mulai korupsi. Gimana mau mendeteksinya, gitu loh. Tapi yang pertama, yang kedua, setiap pejabat-pejabat negara yang statusnya itu menteri, gitu kan. k a n kan dapat enak, tuh bukan dari struktural. itu harus melaporkan harta kekayaannya, terus setelah itu dia u d i t setelah dia masa habis masa j a p a n dia u d i t、nah, relevan nggak harta kekayaan setelah setelah dia pensiun itu dengan apa yang didapatkan dari hasil gaji mereka? Nah, termasuk presiden nih, jangan sampai nanti presiden juga nggak diaudit gitu. loh Nah kalau seperti itu nantinya baru bisa kita lihat. Apakah itu harta itu benar-benar real dari harta KKN mereka Atau harta nyolong uang-uang negara gitu loh Itu Kalau mau p l a j a r t a j a r n a nanti Kalau, Kalau mau, ini nyolong-nyolong t a j a r n a n a n i h Tajarnya n caranya gimana hitungnya gitu Terima kasih Terima kasih kembali Pak John, selamat pagi Pagi Ya, s i l a k a n Pak John、uh, uh, Ya, pagi、uh, Menurut saya インドネシア i ピンターは、今日のピンターは、ピンターは、ピンターは、ピンター t ピンターは、ピンターは、ピンターは、ピンターは、ピンターは、ピンターは、ピンターは、ピンターは、ピンターは、ピンターは、ピンターは、ピンターは、ピンターは、ピンターは、ピンターは、ピン a ーは、ピンターは、ピン m ーは、ピン k ーは、ピンターは、ピンターは、ピンターは、ピンターは、ピンタ dia menggonggong teman anjing-anjing itu. tapi pada saat mereka masuk menjadi gerombolan anjing itu, hilang suaranya. nah Apa yang dimasukkan、e, di dalam koran itu betul. Sangat betul kalau bisa dilakukan. Cuma yang lucunya, apa yang mereka sebutkan itu kalau mereka kemudian masuk menjadi pejabat, mereka hilang i t u alat kepintarannya begitu. Jadi sebenarnya ini apapun yang kita katakan, jangan hanya wacana begitu. Karena m a s u k n y a begini, kalau pejabat itu kemudian membuat peraturan untuk melakukan itu, dia juga akan kena Ibaratnya anjing tadi yang sama-sama makan tulang Itu yang susahnya di Indonesia ini Jadi bukan orang pintar yang tidak ada di Indonesia ini Tapi orang yang berniat Yang tulus benar-benar Untuk melakukan kebaikan itu Yang tidak ada saya lihat saya, Sangat tidak ada Seperti Pak SBY, Bu Mega dulu Sebelum mereka m e n j a b a t itu mereka sangat tulus Sangat bagus, tapi s e t e l a h m e n j a b a t Kayaknya kau jadi begini Hilang kebintarannya Dan keberaniannya begitu, terima kasih Terima kasih Pak John, Pak Budi, selamat pagi Ya memang、nah, wacana itu, pembuktian terbalik itu satu keputusan yang sangat tepat, karena kan itu menjadi sebuah regulasi atau undang-undang untuk yang bisa dipakai KPK untuk membuktikan bahwa seorang pejabat atau mantan pejabat itu sudah korupsi atau belum karena betul kalau kita hanya mengandalkan f i g u r akhirnya sering masyarakat selalu kecewa sebelum menjabat sepertinya baik-baik saja dan anti korupsi tapi setelah menjabat KPK saja di p o l i i i t s d kriminalisasi kita sudah melihat、gitu. jadi memang harus seperti peraturan-peraturan seperti itu, pembuktian terbalik karena memang kelihatan pegawai negeri ini atau lebih tepat sebenarnya ada budaya koruptif di dalam masyarakat Indonesia itu entah dari mana、ya. jadi memang harus dibunuh itu harus dimatikan secara sistematis Dan salah satu yang paling bagus adalah melalui peraturan-peraturan seperti pembuktian t e r b a t i s itu. Dan perlu ditambahkan lagi. Ditambah lagi dengan KPK, lalu、uh, media yang terbuka, seperti sekarang kita bisa bicara langsung. Saya pikir itu hanya masalah waktu saja, nanti budaya korupsi akan habis di Indonesia. Pak Andi selamat pagi Selamat pagi s i l a k a n Iya Kalau positifnya tentunya sangat baik ya buat、uh, Cadangan devisa akan meningkat、uh, Ekonomi akan membaik Investor akan banyak masuk Kalau negatifnya mungkin kita akan, semua akan merepot nih Kalau perpanjang k t p harus ke penjara ya Karena semua pejabat pindah ke situ Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak Leo Selamat pagi. Pak Agus. Iya silakan.、Uh, manfaat dan kerugiannya kita n g a k b e i t u mau campur ya, yang jelas emas、um, akan a i k i harga minyak n a k lagi, jadi a u s boleh dipegang deh. Terima kasih. Pak Agus Selamat pagi. s a m a g i m silakan Pak Agus.、Eh, iya Mbak, sebenarnya saya lebih m e n i t i r a t k a n kepada political will dari Pemerintah e n a k jadi, kalau memang ada pembuktian terbalik, ini kan、eh, harus ditujukan kepada pejabat-pejabat yang memang berpotensi untuk apa punya peluang untuk berkorupsi. Gitu, Mbak. Jadi,、eh, tidak perlu itu dipermanenkan dengan pengertian bahwa itu akan... selamanya menjadi、e, apa nanti akan menjadi alat bagi pihak-pihak tertentu untuk, untuk menyalahgunakan、gitu. jadi menyelesaikan masalah dengan masalah, itu maksud saya kalau itu tidak、e, a dalam hoc d pengertian difokuskan kepada pejabat-pejabat tertentu yang memang berpotensi untuk melakukan、e, penyimpangan gitu Nah, tentu ini harus saya b a n d i n g dengan nomor a s i yang sekarang ini sedang dikenai. Jadi,、eh, saya melihat sekali lagi adalah rutite. Dalam apa titik kekuatannya ada di kemauan politik,、eh, political will pemerintah saat ini. Mau memberantas bukti secara secara radikal atau secara...、Eh, バイクのビデオを見つけたらいいです。何をしてるの ?Rudy。バイクのビデオはあなたがいるのあなたがいるの Bapak Santoso, selamat siang. Selamat siang, Mbak. ya komentar ya, Pak. Sangat setuju, ya, dengan pembukian tembakan lima, terutama pejabat-pejabat, baik itu yang sipil maupun yang militer, ya. Gimana kita tahu j u l u ada rekening-rekening dan sebagainya itu kan bongkarlah, Pak. Jadi jangan bekerja pengusaha-pengusaha s aja, Pak, j a n g a n d i k e r j a pajak terus kita yang pejabat-pejabat enak-enakan g itu,、uh -huh. Pak. Baik, terima kasih, Pak Santoso. Selamat siang, Bapak s e t i a a Selamat siang, b o h Ya, komentar Anda, Pak. Kalau menurut saya ya kita itu kan banyak program gitu ya banyak program korupsi gitu. Sekarang program terbalik n a terbalik aja sudah banyak masalah gitu. Nggak j a r a n yang penting tuh pelaksanaannya konsisten tegas gitu. Kalau nggak tegas apa akan program model baru program terbalik program apa aja t e r t u m a h saja. Menurut saya sih satu dulu yang penting pelaksanaannya. Itu, itu. Terima Baik, terima kasih Pak Irawan, selamat siang Selamat siang Komentar anda. Menurut pendapat saya, ini adalah suatu Perobosan yang awal yang sangat Bermanfaat Tetapi kita harus tahu Jangan terlalu b p a t jenis, karena Masalah korupsi ini Sudah menggurita Dan merajalela merambah Semua Tempat dan aspek Tetapi paling tidak bolehlah Bagi g e r a n a n awal. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Selamat siang Pak Andi. Halo. Iya, silakan komentar ya Mbak. Iya, komentar Anda Pak Andi. y a saya setuju banget ya.、Uh, soalnya kan sekarang cuma wacana aja Mbak. Gitu loh yang saya lihat itu cuma wacana aja.、Hmm. Cuma saya takutnya aja. Ini bukan karena saya juga orang、uh, dari pemerintahan ya kerjaan saya. Cuma takutnya berbenturan gitu loh yang melaksanakan juga orang dari pemerintah. Nah, saya berharap independenlah yang melaksanakan. Itu aja ya, Mbak. Baik, terima kasih, Pak Andi. Pak Rizal, silakan.、Uh, terima kasih, Pak. Ya. Tentara saya itu, Isha, dari dulu mesti begitu, Pak. Udah pernah d i h a j i n tapi gagal terus. Itu paling baik, Pak. Karena、uh. kalau bisa cari-cari, susah. Ya, kalau kita minta k e m u n i n a n terbalik, itu s a r u s n juga begitu di pengadilan, maupun juga harus begitu. Itu aja, k Ya, baik. Terima kasih, Pak Rizal. Halo Pak a n d r i ya silakan Pak. Ya kalau saya t u n t u saja, bisa、yes、jadi pembuktian terbalik ada banyak pejabat、eh, di negara kita ini, h a n t a n y a n g a k ketahuan di mana dia l e t a r itu tanah semua pemerintah, p e m e r n dari pejabat, seolah-olah bumi ini d i k u a t k a n oleh dia gitu ya. Itu memang perlu di At Atas pembuktian, bapak.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 p e n y e l a n g a n perempuan itu yang kedua Itu nanti yang petugas pajaknya sendiri Nanti yang, yang nakal gitu Yang akan memainkan Manilondri, terima kasih Oke,、okay. b a k Budi selamat sore Selamat sore Silahkan Pak Ya saya rasa mungkin ini malah bisa menimbulkan nanti Ide baru lagi untuk m e m e r a s juga Itu yang saya pikir Jadi,、okay. malah jadi akan ada t i m b u l ide juga Untuk、uh, ada sesuatu yang akhirnya Jadi ada u t a n g dibalik batu juga Oke、okay, t a k a s i Pak Hari Ya, sore Pasti tidak bisa dilaksanakan Karena k o r o n k o r n y a lebih kaya Sudah terlalu banyak uang Terus Yang mau buat undang-undang kan juga Tidak mau Karena tak b e r e n a n sendiri Oke、okay. p a k Cames Selamat jang s i l a h a n s i l a k a n Pak ya, Kalau menurut saya p e n d a n a l saya Kalau ini dijalankan Saya rasa s e m u a Apa? Yang t e r b a d i pemerintahan itu semua pada pasti ada yang korupsi nggak mungkin gak ada nggak ada yang bersih sama sekali lah pokoknya itu aja. Oke、okay, terima kasih.